Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia selalu disertai oleh dua malaikat, yaitu satu malaikat yang berada di sebelah kanannya sebagai pencatat dari segala amal kebaikan tanpa disaksikan yang lain. Dan malaikat yang kedua berada di sebelah kirinya sebagai pencatat dari segala amal kejelekannya dan tidaklah dicatat segala amal kejelekan tersebut sebelum disaksikan oleh malaikat yang berada di sebelah kanan. Apabila seorang manusia sedang duduk, maka malaikat yang satu berada di sebelah kanannya dan yang satunya lagi berada di sebelah kirinya. Apabila seorang manusia sedang berjalan, maka malaikat yang satu berada di sebelah mukanya dan yang satunya lagi berada di belakang. Dan apabila seorang manusia sedang tidur, maka malaikat yang satu berada di atas kepalanya dan yang satunya lagi berada di bawah kakinya. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, Bahwa ada lima malaikat yang serupa dengan dua malaikat tersebut, yaitu dua malaikat yang selalu menyertai manusia di waktu malam hari, dua malaikat yang selalu menyertai manusia di waktu siang hari dan satu malaikat lagi yang tidak pernah terpisahkan dari seorang manusia. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran Surat Arad Ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Maksud dari firman Allah di atas adalah malaikat yang menyertai manusia, jin serta setan pada waktu siang dan malam. Sedangkan malaikat yang mencatat amal kebaikan dan kejelekan berada di antara dua bahu manusia. Lidah sebagai pena bagi kedua malaikat tersebut, mulut sebagai tempat tintanya dan air ludah sebagai tintanya. Kedua malaikat itu mencatat amal perbuatannya setiap manusia sampai waktu ajalnya tiba. Ada sebuah hadit yang diriwayatkan Nabi Muhammad beliau bersabda, Sesungguhnya pencatat amal perbuatan pada sebelah kanan dipercayai oleh pencatat amal perbuatan sebelah kiri yang mencatat amal kejelekan seorang hamba. Dan ketika seorang hamba melakukan kejelekan di saat malaikat sebelah kiri akan mencatat kejelekannya, maka berkatalah malaikat yang sebelah kanan, Tahanlah dulu sebentar, lalu malaikat sebelah kiri menahannya selama tujuh jam. Apabila hamba tersebut tidak memohon ampun kepada Allah selama tujuh jam itu, maka malaikat yang sebelah kiri akan mencatat kejelekannya. Jika telah dicabut roh dari jasad seorang hamba, kemudian jasad tersebut diletakkan di dalam kubur. Maka malaikat kiraman katiban berkata, Ya Tuhan kami, telah engkau serahkan hambamu kepada kami. Telah kami tulis semua amal perbuatannya dan engkau cabut rohnya. Maka izinkanlah kami naik ke langit. Lalu Allah berfirman, langit ini telah dipenuhi oleh para malaikat yang sama membaca tasbih. Maka kembalilah kalian berdua dan bacalah tasbih untuk di atas kubur hambaku, bacalah takbir dan tahlil.